Allahu Akbar. Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Pulau Marom yang terletak di alam Sulaimanir Mawatalla. Masih kita di kitabul Tahrif. Nibap yang terakhir, yaitu nibap tentang masalah hayat. Pada situ hukum-hukum berkaitan dengan perbuatan dan yang ditinggalkan. Seorang kalau dalam badan hayat Ini dari perempuan Maka untuk meninggalkan salat demikian juga puasa <tuh> Ya Kemudian menggantinya kalau dia itu Berubah apa puasa Masih kita membicarakan Tentang darah istihahat sebutkan pada pertemuan taliwas tentang ciri-ciri Ya darah haid Yang itu terbedakan dengan darah istihahat Secara asal Kemudian juga disebutkan Hadis-hadis Ya, yang berkaitan dengan Masalah istihadah <kuh> Sebutkan bahwa membedakan antara Rahit dengan istihadah Ya bisa dilihat dari Warnanya Rahit itu adalah Hitam Istihadah merah Kemudian rahit itu adalah Ya Dalam keadaan Ya kental berbeda dengan istihaq, maka dia seperti darah biasa. Kemudian juga baunya darah head, ya berbau busuk, ya darah istihaq, maka seperti ya bau darah biasa. Kemudian darah head dia tidak membeku, walaupun ada juga nanti membeku, dalam pada lebih lama. Sedangkan darah istihaq mudah untuk membeku. Kemudian disebutkan juga bahwa tidak ada batasan. Kapan perempuan itu paling sedikitnya haid, tidak ada batasan. Demikian juga umur berapa dia paling lama haid, tidak disebutkan. Demikian juga, ya, paling lamanya haid berapa hari? Biasanya 6-7 hari. Tapi tidak ada batasan paling sedikitnya, paling banyaknya. Ya, demikian juga masa suci dia, ya demikian. Itu kesimpulan. Kemudian disebutkan, <tuh> apabila terjadi perubahan kebiasaan perempuan tersebut ketika dia haid biasanya 6 hari 7 hari Yang menjadi misalnya 5 atau 4 atau mungkin bertambah menjadi 8 atau 9 atau lebih maju demikian juga lebih mundur ya kesimpulannya adalah walaupun saya mengatakan dihitung kalau kemudian dua kali terjadi perubahan maka itulah yang dianggap asalnya memangnya 7 hari menjadi 6 hari 2 kali berubah menjadi 6 hari memangnya bulan ini menjadi 6 hari, bulan ini menjadi 6 hari berarti itu kebiasaan tapi wala'alam tidak ada di situ dalil sehingga kalau dia lihat sifatnya itu dari sifat head ya maka itu dalam keadaan head itulah yang dianggap sebagai head Kemudian juga disebutkan ya tentang permasalahan ini yang penting yang kita baca dulu hadis lalu kita membicarakan tentang masalah ini masih berkaitan dengan darah istihaq hadis yang keempat ya kemarin tiga hadis sudah kita sebutkan semuanya doa, ulama-ulama ya mensuhihkan hadis yang keempat. Itu hadis yang 129 seratus yang di buku ini. One Aisyah dari Aisyah Radhuan. Hadis bukan oleh Imam Muslim. Anak Ummah Habibah sesungguhnya Muhabibah pintu jas. Muhabibah pintu jas. Ya disebutkan oleh Alimah Masnuniyul Mautala. Selain mengatakan nama dia itu Habibah memang. Ya punyanya Ummu Habib, sebagian mengatakan demikian Dan dia itu Uhtu Hamnah Ya saudaranya dari Hamnah, telah lewat hadisnya Ya demikian Sesungguhnya Ummu Habibah bintu Jaksin Sakat Mengeluh ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW Adam tentang darah Mengeluh tentang masalah darah Ya ini darah haid atau istihadah Maka Allah Maka Nabi SAW mengatakan Ini termasuk hadis yang menjadi dasar dalam permasalahan ini. Mengembalikan kepada kebiasaan. Umm Kusy, kaudro maka tahbisuki hidatuk. Diamlah engkau tetaplah engkau Kaudro ini sejauh sekadar menahanmu, menghalangimu, hidmu. Jadi kamu diamlah, ya. Sejar Sejarah ya sekadar haid itu menahan kamu ya ini kepada kebiasaannya lihat kebiasaan kamu bagaimana ya demikian maka lah seperti ini itu menyelisih hadis yang telah lewat yang mengembalikan kepada apa kepada tambyiz yaitu dibedakan ya karena di sini ada dua permasalahan kalau terjadi perselisihan dikembalikan kepada kebiasaan ataukah dikembalikan kepada warna Ya demikian. Warna atau misal itu. Hadis ini menunjukkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhabbibah ini radyanha untuk memperhatikan bagaimana kebiasaannya. Umqusi qadra maka Ya berhentilah engkau, tetaplah engkau sekadar menahan kamu haidmu itu. Ini demikian juga riwayat Imam Bukhari radyanha. Tsumma ikhtasi ini, kemudian kalau sudah selesai mandilah. Kemudian tambahan ini penting, fakhan tak tasilulikulisolah. Perhatikan ini. Maka dia, karena dia itu apa, mustahil atau perempuan yang mengeluarkan darah istihad atau bukan head, ya, darah penyakit itu, maka disebutkan di sini. Maka dia pun tak Maka dia pun mandi, ligu lisolat setiap solat. Perhatikan ini. Ini perbuatan yang beratnya. Dan ini hadisnya sahih, ramadhan. Maka dia kemudian mandi setiap solat. Ketika keluar darah istihadah berbeda dengan haid ya, kalau haid tidak sholat tidak puasa, ini dia keluar darah istihadah maka dia Rautulana ini beliau apa mandi setiap sholat, Dan itu adalah yang berat. Bagaimana ini tentang masalah ini? Maka Allah Alam kita lebih tenang, yaitu apa? Bahwa itu istihad beliau, ya istihadnya yaitu apa? Karena takut ini dan itu, akhirnya apa? Dia setiap mau sholat mandi, Dan itu berat sekali. apalagi di waktu yang sangat dingin. Ya, demikian. Dan kesimpulannya orang yang dia itu mempunyai um, penyakit istihadah, maka tidak perlu apa tidak perlu untuk kemudian mandi, sebagaimana demikian. Karena tadi sudah disebutkan ataupun di sini di Sang adalah istiadah beliau Mula alam alhamdulillah. Dan itu harus kembali kepada baroah asliyah, harus kembali kepada asalnya itu apa? Ya, kalau bukan haid ya sudah, maka tidak perlu mandi. Ya, demikian. Roh <tuh> muslim Ya selesai, karena lafad makanan, tak terserui kuliah sholah Kalau kemudian beramal dengan hal ini, maka ini berat sekali Bagaimana dalam sayang muslim, itu adalah hadis yang sahih tidak dikritik oleh para ulama, tadi disebutkan Ini adalah istihad beliau Walaupun diantara mungkin perempuan berdapat seperti ini juga Bapak riwayat ilin bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, menyelisih tadi yang disebutkan Walaupun juga disebutkan kesimpulannya Kecuali menurut demikian juga yang lainnya, bisa ditulis bahwa ini adalah ucapannya, mudrajah ucapannya Urwah bin suver ya demikian seorang tabi. Itu menyelisi para roh yang lainnya, walaupun dalam Sahih Bukhari, ya walaupun di dalam Sahih Bukhari. Ya itu dibahas panjang lebar tentang Ya riwayat ini. Babi riwayat dalam Bukhari dalam riwayat Imam Bukhari. Apa itu watawati di kuli solat dan berwudullah setiap solat. Ini malah abah berupa amar perintah. Ya demikian. Tapi disebutkan bahwa ini adalah abah ucapan dari tabiin. Ya demikian. Jadi saya akan kata riwayat ini Menyelisih yang baru disebutkan. Yaitu bahwa bahawa Umm Habibah ini binti Jahaz beliau apa mandi setiap bapak mau sholat karena terkena penyakit setiap tahun ini. Tetapi di riwayat berikutnya di kalimat lima ini walaupun tadi kita sebutkan ada toif, Nabi merintahkan tawaf toif dan wudhu setiap sholat lebih ringan dia setiap mau sholat wudhu setiap mau sholat wudhu. Menyelisih riwayat yang tadi kan demikian. Walaupun yang tadi kita sebutkan bahwa ya sebenarnya dia tidak dalam beran batap. Ya istihadah darah biasa yang keluar, tidak dalam badan batal atau tidak dalam badan apa hayat dan sebagainya. Tapi kalau pengen berhati-hati, beramal dengan hadis ini, bermakna berutuh setiap kali sholat maka ini lebih lebih ringan. Ya, wainyali Abi Dawud wajadihi min wajin akhor dan dia riwayat ini adalah semua lima Abi Dawud demikian juga yang lainnya di jalan yang lain. Ya demikian. Maka di sini ada ya permasalahan dalam permasalahan ini. masalah Bagaimana diperbuat oleh seorang yang dihitung mustahat Itu bukan haid, kalau haid selesai sudah 6 hari, 7 hari dia keluar darah Yang tadi sudah diketahui ciri-cirinya Tidak, sholat tidak puasa Sholat tidak perlu diganti, puasa diganti Lalu apa yang dia lakukan jelas Ya, yaitu apa dia tidak sholat Orang orang yang haid, ya orang yang haid ya Tidak sholat tidak apa, tidak berpuasa Lalu bagaimana yang dilakukan oleh orang yang mustahat Orang yang mustahat Berarti bukan haid, tetap dia sholat tetap dia itu puasa. Dan bentuk-bentuk orang istihaq toh, ya, di sini kita buat di sini beberapa kesimpulan tabel, ya, bisa ditulis bahwa perempuan yang mustahil toh, di situ ada tiga kemungkinan. Yang pertama baru haid, perempuan yang baru apa? Baru haid, bulan 14, 15, tiba-tiba juga dia mungkin apa? Sakit istihaq ini. Atau biasanya dia itu haid, kemudian mempunyai penyakit istihaq toh ini. Ya ini baru awal, mubtadiah, ah. baru kemudian keluar dari istihadah ini. Biasanya tidak pernah. Maka seperti ini, ya jenis yang pertama ada tiga keadaan ya. Ini jenis yang pertama, yaitu apa? Dia baru saja istihadah, dulunya belum pernah istihadah. Maka di sini ada dua keadaan, jenis yang pertama ada dua keadaan, yaitu apa? Yang ada tamyiz bisa dibedakan. Bagaimana kalau bisa dibedakan antara dan istihadah? Mudah. Kalau bisa dibedakan darahnya merah, merah biasa. Berarti apa? Salat puasa. Lalu apakah dia mandi setiap salat? Enggak jawabannya. Apakah dia wudu setiap salat? Ya, Abdulnya demikian kan itu. Walaupun kita sudah kan. Kalau dia langsung salat tidak apa-apa karena dia tidak dalam badan uh, haid. Kalau berhati-hati, ya wudu saja. Sudah, ini kalau bisa dibedakan. Kalau tidak bisa dibedakan bagaimana? Baru saja dia punya penyakit istihadhah tidak tahu ini darah haid atau istihadhah. Ya. Dan itu baru saja dia e, apa mengalaminya baru head dan baru istihadah umumnya tidak bisa dibedakan nah ini agak sulit bagaimana yaitu bako adalah tuhur yaitu tetap dia dianggap dalam suci sudah ya berarti e, hukum aslinya apa dia suci sudah selesai ya gitu kalau tidak bisa dibedakan berarti dia sholat dan puasa sudah kemudian bentuk yang kedua muhtadah biasa Ini yani bagaimana dia biasa head 2, 6 hari Atau biasa head 7 hari Kemudian lebih dari itu Masih keluar darah, berarti ini apa? Istiha atau kan demikian Ya Dan keadaan orang yang biasa ini disebutkan Bentuk yang pertama Tidak bisa dibedakan Ya mudah, kalau tidak bisa dibedakan Tetapi ada kebiasaan, sudah kembali Kepada kebiasaan, mudah Jadi bentuk yang kedua ya di sini ada Ya Ada dua bentuk. Yang pertama yaitu apa? Yang tidak bisa dibedakan tapi ada kebiasaan. Sudah akan pada kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Bisa dibedakan. Ya bisa dibedakan. Dia bisa membedakan antara darah head dengan kebiasaan dia. Ya, dia bisa membedakan ini head dan ini adalah istihadu. Maka kalau kemudian pas enam hari, ya kemudian juga setelah itu keluar darah dia itu merah. Berarti yang merah itu adalah apa? Itu adalah istihado. Sudah. Ini kalau terjadi kecocokan antara kebiasaan dan bisa dibedakan, maka diamalkan sudah. Kalau yang itu merah berarti berarti apa itu adalah istihado. Selesai. Kemudian bentuk yang kedua yang dia itu apa? Bisa dibedakan ini dan itu dari kebiasaan dia dan itu bisa dibedakan. Kalau kemudian bisa diketahui darah head, paham ini agak sulit. Ini yang permasalahan ini agak sulit. Dia biasanya 6 hari. Ya, kemudian dia bisa membedakan. Ternyata apa? Ternyata dia lihat, ya, di hari yang keenam ini dia bisa enam hari. Di hari yang keenam ini ternyata apa? Darahnya darah e, biasa, yaitu darah merah. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama, ya demikian. Dikembalikan kepada kebiasaan, apakah dikembalikan kepada perbedaan itu? Ya, ulama dikembalikan kepada Perbedaan itu, kalau dia lihat darahnya itu adalah Merah, walaupun itu Biasanya, ya yani hari yang ke-6 Dia masih haid, benar-benar yakin biasa dari ke-6 masih haid Tetapi ternyata darahnya itu adalah darahnya merah Bukan darah haid Ya, maka dikembalikan Bahwa itu adalah istihadah, jadi dari yang, Hari yang ke-6 itu, dia tetap Apa? Tetap puasa, demikian juga Tetap dalam kepadahan salat Walaupun pendapat yang mengatakan kembali kepada kebiasaan juga kuat juga tadi sepuhanan dan muslim. Ya itu telah lewat pembahasan ya. Ya demikian. Kemudian ya di situ disebutkan bentuk yang ketiga yang tidak ada kebiasaan. Dan bentuk dari perempuan istihadah yang tidak ada kebiasaan. Yang enggak rumput ada. Kalau kemudian bisa dibedakan, Tidak biasa dia, tidak tahu kebiasaannya bagaimana haidnya itu. Kalau bisa dibedakan Ini ada darah istiha toh, Maka dia gunakan Ya Beramal dengan Pembedaan itu Kalau tidak bisa Untuk dibedakan Ya Tidak bisa dibedakan Ya sudah Kembali untuk dia Sholat Demikian juga puasa Ya demikian <tuh> Kemudian juga disebutkan Ya dalam permasalahan ini Apakah perempuan istiha Atau itu Dia mandi Sebenarnya tidak Karena tadi Adalah doib Yang disebutkan Ya demikian Cuma menawi bahkan ya illa maradan wa'idah bi waqti ya sekali mandi saja di waktu berhentinya haidnya itu sudah Adapun ibadah-ibadah menyebutkan setiap salat adalah mandi maka itu adalah darurat ya insyaallah demikian demikian juga wudu ya tidak perlu wudu kalau ingin berhati-hati ya berwudu saja setiap salat enggak di